Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuhur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bai'atul Pillilah Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh. Jami'an kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah uh, membahas tentang kitabus solat, mulai dari pengertian, kemudian kedudukan solat dalam agama ini, dan juga hukum orang yang meninggalkan solat dan siapa yang diwajibkan solat itu juga sudah kita sebutkan. Jadi syarat wajibnya solat itu ada tiga, iaitu ya, Muslim, balik dan Akhil Kita masuk dalam syarat sahnya sholat <tuh> Syarat sahnya sholat yang pertama yang disebutkan di kitab al wajiz adalah al-mawakid Al-mawakid adalah Masuknya waktu sholat nah, Jadi ini masuk waktu sholat Alaman 82 Tiga ya? Alaman 82 kalau di kitab saya Al-mawakid Ini eh, syarat sahnya sholat Jadi kalau dilihat kesimpulannya Kesimpulan dari waktu sholat ini Kita lihat ada empat yang pertama Sepakat para ulama bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya Itu yang pertama Yang kedua Sepakat juga para ulama Kalau sholat itu dikerjakan sebelum waktunya itu tidak sah Yang ketiga Sepakat para ulama Bahwa sholat itu kalau dikerjakan Sudah habis waktunya dengan sengaja Juga tidak sah Dan yang keempat Tentunya sepakat para ulama Jika dikerjakan sudah habis waktunya Bukan sengaja Itu adalah sah sholatnya Tapi itu ada empat Berkaitan dengan waktu sholat Adapun hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab waktu-waktu salat itu adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadis yang paling sahih dan paling sempurna. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihissalam ketika Nabi sallallahu didatang oleh Jibril faqala lahu qum ya Rasulullah bangunlah dan salatlah. Fa shollat zuhrahin nazalatish shams. Kemudian beliau salat zuhur. Nabi SAW alaihi wasallam salat zuhur ketika matahari tergelincir, sumaja'ul ashar kemudian tiba waktu asar fa qalakum fa ya Rasulullah bangunlah dan salatlah. Fa shollan asrohi nasaradil kulli syai' Dan beliau salat asar ketika uh, bayangan itu bayangan segala sesuatu itu sama bendanya, sama uh, tingginya. Semaja ahul maghrib kemudian tiba waktu maghrib fakallah kum fasolhi fasol al maghribahina wajah batik syams ketika matahari tenggelam solatlah maghrib ketika matahari tenggelam semaja ahul isah kemudian tiba waktu isah fakallah kemudian jibril berkata kum fasolhi bangunlah dan solatlah fasol al isahina gabas syafat kemudian beliau solat uh, isah ketika apa uh, ketika hilangnya mega mega merah. Zumajahul fajar kemudian tiba waktu fajar faqalakum fa kemudian bangunlah dan salatlah fa shallal fajra kemudian Nabi SAW alaihi salat subuh hina barikal fajar ketika fajar menyingsing aqala satal fajru zumajahu minal ghab kemudian hari berikutnya waktu zuhur malaikat jibril berkata kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam qum dan salatlah Fasolatul asorahina sorati luku lise mislahu dan uh, Salatlah ketika uh, bayangan segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Sumajahul asar kemudian tiba waktu asar fakalah kum fasolihi fasolatul asorahina sor sorati luku lise mislehi ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya. Sumajahul maghrib kemudian tiba waktu maghrib waktu nawahidah satu waktu lam yasal anhu sumaja samajahu lisahina zahaban nisful kemudian ee, wakt, tiba waktu isya ketika pertengahan malam qaala sulusul atau berkata sepertiga malam fa shala lisah thumaja hu lil hina asfarajdan kemudian tiba waktu fajar ketika Asparajidan yaitu apa namanya mega merah kelihatan Fakalakum fassalhi fassalat fajar, kemudian salat subuh. Sumpah kalau mabeinah zainil waktu ini waktu. Di antara dua waktu ini adalah waktu salat. Taib jamaah sekalian rahimahnu rahimakumullah jamian dari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu ini itu menjelaskan ada awal waktu salat ada akhirnya. Kita ringkaskan aja salat duhur. Awal waktu salat duhur adalah ketika matahari tergelincir. Artinya ketika matahari berada Posisi puncak Kemudian turun Nah turun inilah dikatakan waktu, e, Awal waktu sholat duhur Dan kapan berakhirnya waktu sholat duhur Adalah ketika bayangan itu Sama dengan ukuran bendanya Jadi ketika bayangan Bayangan itu sama dengan ukuran benda Itu sudah Berakhir waktu sholat duhur Di, Tentunya e, Terhitungnya setelah Tergelincir ya Jadi bukan jadi misalnya tergelincir 1 cm uh, Sudah mulai nongol Nah nongol itulah dihitung Bayangan itu 1 kali uh, Sama dengan ukuran bendanya Jadi kalau kita tinggi benda 1 meter Bayangan 1 meter Lebih sedikit Maka itu sudah berakhir waktu sholat duhur Berarti apa? Uh, berakhirnya waktu sholat duhur Berarti awal waktu sholat asar Awal waktu sholat asar Kapan awal waktu sholat asar? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya Oke kapan berakhirnya waktu sholat asar waktu sholat asar berakhir itu ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya, bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya dalam riwayat yang lain, sebelum matahari menguning sebelum matahari uh, menguning, jadi waktu asar itu bukan sampai matahari tenggelam ya keliru besar kalau ada yang mengatakan matahari sampai tenggelam jadi adapun matahari sampai tenggelam, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang yang doruri Doruri itu orang yang ketiduran atau orang yang kelupaan Kalau orang yang ketiduran Atau Kelupaan Itu adalah apa? Atau orang yang Tertahan Artinya orang yang tertahan, tertawan Itu boleh dia mengerjakan Salat asar ketika matahari mau tenggelam Ini bagi mereka yang dorurat Tapi bagi mereka yang sengaja Maka hanya diberikan Waktu salat asar itu sampai matahari Menguning jadi kalau sudah menguning itu sudah habis Waktu sholat asar Kalau ada yang sholat asar sampai matahari Menguning atau merah Maka tidak akan diterima sholat asarnya Walaupun seribu kali dia ganti Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan Sepakat para ulama bahwa Sholat itu kalau sudah habis waktunya Dikerjakan dengan sengaja Maka itu tidak sesa sholatnya eh, Ada pun sampai matahari tenggelam Itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Siapa ketiduran, kelupaan nah, Atau misalnya dia bangun ketika matahari mau tenggelam Boleh gak dia sholat asar? Ya boleh karena itu adalah waktu di peruntukan bagi yang tidur Atau yang lupa Atau orang yang tertahan Atau misalnya wanita haid Wanita haid itu Dia bersih dari haidnya ketika matahari mau tenggelam Misalnya eh, 10 menit sebelum matahari tenggelam Wanita itu bersih dari haidnya Maka apa? Maka wanita itu wajib dia mengkotoh solat duhr dan asar. Wajib dia solat duhr dan asar walaupun dikerjakan pada waktu maghrib, karena dia harus mandi, harus mandi dari haidnya kemudian apa? Solat duhr dan asar baru setelah itu solat maghrib. Tapi itu, ada pun awal waktu solat maghrib adalah ketika matahari tenggelam dan berakhirnya maghrib ketika hilangnya mega mega merah. Ketika hilangnya mega, mega merah. Dan awal waktu salat tisa itu adalah ketika hilangnya mega, mega merah. Kapan berakhirnya waktu salat tisa adalah pertengahan malam. Pertengahan malam, sebagaimana Allah Subhanahuwataala berfirman, akimis salatilidulukisamsila gosakinleil. Gosakinleil artinya kerjakanlah salat tisa sampai pertengahan malam. Dalam hadis ini juga Jabir bin Abdullah mengatakan nisfulleil adalah pertengahan malam Pertengahan malam itu terhitung dari mana Pertengahan malam itu hitungannya adalah dari sholat isya sampai sholat subuh Jadi pertengahan antara sholat isya dengan sholat subuh itu namanya pertengahan Contoh misalnya sholat isya pukul 19.00 Subuh pukul 4.00 Berarti ada waktu, ada berapa jam, ada 9 jam ya kan 9 jam Nah 9 jam dibagi 2 kan 4 jam 30 menit nah Pukul 19 ditambah 4 4.30 berarti pukul 23.30 Itu pertengahan malam Itu gampangnya Jadi pertengahan malam itu adalah Pertengahan antara isya dengan uh, Subuh itu pendapat yang paling kuat Karena dia mengatakan pertengahan malam itu Maghrib dengan subuh Tapi maghrib itu tidak dihitung malam Ma Kalau dalam bahasa Arab Maghrib itu masih disebut sore Masih masaan Kalau maghrib Sementara dikatakan pertengahan malam Harus malam, malam itu kapan mulainya malam adalah Isak. Mulainya malam itu adalah Isak. Kenapa? Karena malam itu bimana zulma. Malam itu artinya gelap. Dan gelap itu kapan? Ketika hilangnya mega, mega merah. Yaitu habis waktu maghrib. Adapun sampai subuh, sampai subuh Salat Isak sampai subuh, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang siapa? Orang yang ketiduran, ya kan? Ketiduran atau orang yang kelupaan, orang yang tertahan atau tertawan. Dan yang keempat adalah siapa tadi Wanita haid yang bersih Artinya bersih dari haidnya Menjelang subuh Menjelang subuh wanita itu bersih dari haid Maka apa dia harus mandi dan sholat maghrib Dan isya Artinya dia mengerjakan sholat maghrib dan isya Menjelang subuh itu Baru kemudian ketika tiba waktu subuh Dia sholat subuh Kenapa? Karena ini Kita katakan diperuntukkan bagi mereka yang Doruri Adapun pun sholat subuh Salat subuh itu adalah waktu awalnya salat subuh adalah ketika terbit fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua macam, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Perbedaan keduanya adalah apa kalau fajar kadzib itu cahayanya vertikal ke atas. Cahaya vertikal ke atas seperti ekor serigala. Ada apa namanya cahaya itu seperti ekor serigala. Kemudian kalau terbit fajar shadiq itu cahayanya horizontal. Jadi menyebar ke kanan ke kiri. Kemudian perbedaan yang kedua Kalau Fajar Kadhib itu masih boleh makan Dan minum bagi yang akan berpuasa Adapun Fajar Sodik Tidak boleh makan tidak boleh Minum yang ketiga kalau Fajar Kadhib Itu adalah apa? Belum boleh sholat kenapa Karena belum masuk waktu subuh Adapun Fajar Sodik Itu sudah masuk waktu Subuh kapan berakhirnya Waktu sholat subuh adalah ketika Matahari terbit Eee uh... Saya tadi menyebutkan hadis dari Jabir ini Perlu diketahui di, di akhir hadis itu Dia mengatakan apa Di antara dua waktu itu dihitung satu waktu Jadi perlu saya, kita sebutkan bahwa dari lima solat ini Yang terhitung satu waktu Yang terhitung solat itu satu waktu Adalah dua solat Yaitu apa Zuhur dengan asar Maghrib dengan isa Makanya saya katakan tadi Kalau ada wanita haid Bersih sebelum matahari tenggelam Maka dia harus mengkodok sholat duhur dengan asar Kenapa? Karena duhur dengan asar itu dihitung satu waktu ya kan? Dihitung satu waktu Jadi kalau dia bersih pada waktu asar Maka wanita itu tetap duhur dan asar Bukan sholat asar tok. Kalau wanita itu misalnya Dan yang kedua yang satu waktu adalah maghrib dengan isya. Satu waktu itu maksudnya apa? Tidak ada jeda waktu antara apa? Habisnya maghrib dengan isya begitu habisnya maghrib awal waktu sholat isya ya kan habisnya waktu duhur berarti awal waktu sholat asar itu namanya satu waktu makanya apa makanya ketika wanita itu bersih pada waktu isya dari haidnya. maka dia harus apa tetap dia mengerjakan sholat maghrib karena isya dengan maghrib itu ada dihitung satu waktu. Tape. Adapun yang tidak satu waktu ada sholat yang tidak satu waktu itu ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama yang tidak satu waktu adalah asar dengan maghrib. Asar dengan Maghrib itu tidak dihitung satu waktu. Kenapa? Apakah berakhirnya waktu sholat asar berarti awal waktu sholat Maghrib? Tidak, ya kan? Jawabannya adalah tidak karena tadi waktu asar itu adalah sampai matahari menguning, ya kan? Bukan matahari sampai tenggelam. Yang kedua, yang bukan satu waktu adalah Isya dengan Subuh. Isya dengan Subuh. Apakah berakhirnya waktu sholat Isya berarti awal waktu sholat Subuh? Jawabannya adalah tidak, ya kan? Jawabannya adalah tidak Itu berarti Isa dengan subuh bukan satu Satu waktu iya kan? Isa dengan subuh bukan uh, Apa namanya satu waktu Kemudian yang ke Tapi kalau misalnya tadi kita sebutkan Apa namanya uh, Wanita itu bersih sebelum subuh Itu wajib dia tetap maghrib dan Isa Karena itu apa? Karena itu adalah disebut kodok nah, Mengkodok kenapa? Karena boleh jadi dia sudah bersih pada waktu Isa nah, Cuma dia baru merasakan bersihnya itu ketika menjelang subuh. Yang ketiga yang bukan satu waktu adalah subuh dengan duhur. Apakah berakhirnya waktu sholat subuh berarti awal waktu sholat duhur? Jawabannya adalah ti, tidak. Jadi ada tiga waktu yang ada tiga sholat yang bukan satu waktu dan ada dua sholat yang satu satu waktu. Tapi itu berkaitan dengan sholat. Kita lanjutkan di sini e, apa namanya? Baik. Uh, apa makna dari salatul wustha yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yaitu hafizu al-shalawati was-shalatil wustawa qumul lillahi Apa yang dimaksud dengan salat wustha? Salat wustha adalah salat. Ini masalah khilaf diantara para ulama dalam masalah salat wustha. Ya kan? Kenapa? Karena Imam uh, Imam Malik dan Al Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa salat wustha itu adalah salat subuh. Jadi sholat ushul itu adalah sholat subuh. Dari mana logikanya sholat subuh? Karena tadi sholat subuh itu yang tidak, tidak ada jamaknya, tidak ada jamaknya. Sholat yang ada jamaknya itu adalah apa? Dhuhr dengan asar, maghrib dengan isya. Artinya yang tidak punya pasangan itu adalah subuh. Maka subuh itu dianggap yang pertengahan. Subuh itu dianggap yang sholat yang pertengahan. Tapi itu eh, pendapat alimam Malik dan alimam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa? karena berdalil dengan berdalil dengan hadis ya yang disebutkan di kitab itu, an ali bin Abi ta'al radhiyallahu taala, qaul qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum Rasulullah Rasulullah berkata ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, sagalunan salatil wusta, mereka orang kafir telah melalaikan kami dari salat yang pertengahan sholat yang pertengahan itu sholat apa? sholatil asar adalah sholat asar Ma uh, malallahu buyutahum wa kuburahum nar. mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka itu dari api neraka tapi ini uh, ada pun yang lain mengatakan apa namanya sholat yang pertengahan itu adalah sholat tergantung ya coba kalau kita perhatikan dalam hadis dari Jabir Malaika Jibril itu memulai sholat itu dari mana? Dari duhur ya kan? Duhur berarti asar, maghrib, isak dan subuh berarti yang pertengahan apa? Maghrib, ya kan? Jadi yang pertengahan itu adalah maghrib e, dikatakan yang pertengahan. Kalau Imam Malik, Imam tadi apa namanya Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan itu subuh karena itu tidak ada jamannya. Adapun Imam Syah, Imam Ahmad mengatakan solat wusta itu adalah solat asar dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena dua pendapat tadi itu hanya ta'wil. Hanya sekedar Kalau ini kan, Jibril memulai duhur, ashar maghrib, isya. Ini kan urutannya. Berarti yang pertengahan adalah maghrib. Adapun Imam Syafi'i mengatakan, kenapa? Karena dia tawil mengatakan bahwa solat yang tidak ada pasangannya, solat yang tidak ada jamaknya, yang tidak ada jamaknya hanya solat subuh. Sehingga apa? Sehingga dia yang pertengahan. Adapun Imam Ahmad, karena di situ ada dalil berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Talib dari waktu-waktu sholat yang paling utama kita lanjutkan bahwa sholat yang paling utama dikerjakan itu adalah di awal waktu makanya dikatakan ya steba mutakdimiz fi awalil waktu fi gairisidatilhari. Secara umum sholat itu yang dikerjakan yang utama dikerjakan itu adalah di awal di awal waktu itu yang paling yang utama dari semua sholat lima waktu maka yang utama itu adalah apa dikerjakan di awal waktu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Jabir, uh, Jabir itu adalah dalam karena disebutkan di situ adalah ya Rasulullah kum fasalihina zalaat zalaatisamsu uh, sholatlah duhur ketika matahari tergelincir artinya awal, artinya awal demikian juga sholat asar demikian juga maghrib demikian juga isya dan subuh itu ada Jibril uh, menyebutkan bahwa apa secara umum bahwa sholat itu adalah dikerjakan di awal waktu kecuali apa kecuali ada kecuali sholat yang sunahnya itu diakhirkan yang pertama adalah apa adalah sholat duhur ketika terik panas di buku itu di kitab istehba aliberat bidduhri fisi dathil hari disunahkan uh, sholat asar itu menjelang sholat duhur menjelang asar alibrat alibrat itu menunggu sampai dingin maksudnya menjelang asar sholat duhur fisi dathil hari ketika terik panas sangat Kapan dikatakan teri panas sangat itu sehingga sholat duhur kita akhirkan. kan panas sangat itu dikatakan teri panas sangat itu kalau sudah keluar dari batas normal. Ya kan? Kalau di Indonesia kita dikasih 40 derajat itu 45 derajat mungkin kita sudah kepanasan itu sudah di sudah artinya apa namanya ya boleh kita mengerjakan menunda sholat duhur sampai menjelang asar apalagi kalau dikasih 50 derajat. Ya kan. Kalau di Saudi 50 derajat masih normal Masih biasa Tapi kalau sudah dikasih 60 derajat Baru mulai menggeliat Baru mulai kepanasan Dan Ada negara yang 80 derajat Itu baru kepanasan Jadi ada Jadi kalau sudah 80 nah 80 derajat ya sudah apa namanya Mobil aja gak ada yang mau jalan Gak ada yang berani jalan Seperti di Kuwait pernah terjadi 84 derajat 84 derajat ada yang e, apa namanya terjadi 84 itu sampai AC saja nggak berfungsi ya kan? itu adalah apa? mobil aja nggak ada yang berani jalan kenapa karena ini e, apa namanya 84 derajat tapi itu e, kita katakan itu sudah panas kalau seperti itu ya sudah kita katakan men, sholat duhur itu adalah ditunda sampai asar kemudian yang kedua Uh, dalil yang menunjukkan adalah uh, menunda solat Dhuhr sampai waktu Asar adalah hadits Nabi Muhammad SAW, maka dalharu, "Kalau teri panas itu sangat, fa'abridu bis solat maka tundalah uh, Tundalah sampai menjelang Asar, lain nasidat alhari min fei jahanam, karena teri panas sangat itu berasal dari uapan neraka jahannam Ada pun untuk solat Asar, solat Asar itu disunahkan diawalkan. Nah, solat Asar disunahkan di Diawalkan Kemudian juga Tadi kita katakan Salat asar itu berakhir ketika matahari Menguning Boleh gak kita menunda salat asar itu sampai matahari Menguning Boleh gak kita menunda Menunda salat asar sampai matahari Menguning, boleh apa tidak Adalah tidak Tidak dibolehkan, bahkan itu dihitung dosa Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ismun manfatat hu salat asar Dosa bagi siapa yang melalaikan sholat asar dosa bagi yang luput darinya sholat asar itu sudah habis waktunya artinya sudah matahari menguning baru dia mengerjakan sholat asar ini bagi mereka yang sengaja sengaja-sengaja artinya apa dia sengaja menunda sholat asar sampai matahari menguning baru dia mengerjakan maka apa maka para ulama menyatakan dia dosa nah, dia dosa, dan apakah sholatnya diterima sholat asarnya diterima maka para ulama menyatakan tidak diterima Karena itu sudah habis waktunya, matahari menguning itu sudah habis waktu solat solat asar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar an Nrasulah saw makalah Allah Taufu tuh solat asar. Orang-orang yang luput darinya solat asar, kan namau tirahluhu maalu. Seolah-olah dia apa, eh, apa nama ada yang kurang dari keluarganya dan hartanya. Dalam riwayat yang lain dari Buraida Anan Nabi SAW mentaraka sholat al-asar Barang siapa yang meninggalkan sholat al-asar Maka dahabita amaluhu Maka sungguh telah terhapus Amalan-amalan Artinya amalnya itu dihapus Artinya tidak diterima Seperti juga dikatakan Ismun man akharahaila lisfirar Di buku juga mengatakan apa e, Dosa bagi siapa yang menunda sholat al-asar itu Sampai matahari menguning Menunda sampai matahari menguning itu sudah dosa Bahkan itu dianggap sholatnya orang munafik itu dianggap sholatnya orang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas Kal, sambil Rasulullah Sallam berkultil kah sholatul munafik. Itu kan sholatnya orang munafik. Dia jilisu, dia duduk, duduk-duduk, artinya mbak duduk, meyakubu menunggu matahari. Harta Izakat bayar nak karena Ketika matahari itu sudah mulai mau tenggelam, berada di antara dua tanduk syaitan kawama baru dia mengerjakan sholat tasar. Pada kawrah. Dia kerjakan dengan cepat empat rakaat itu dia kerjakan dengan cepat seperti ayam yang mematuk, fanaqoraha, kemudian layat kurullah ala kullilah dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit tipe ini dan itu para ulama menyatakan tidak sah tidak sah kalau logikanya begini mereka membantah begini kita tanya tadi orang yang bangun ketika matahari merah matahari mau tenggelam ya Matahari sudah merah dia bangun tidur. Boleh enggak dia salat asar pada waktu itu? Boleh enggak salat asar ketika matahari memerah orang yang ketiduran? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Orang yang bangun tidur ketika matahari sudah merah, mau tenggelam. Dia baru bangun tidur. Belum salat asar. Dia tidur biasa habis zuhur tidur, bangun matahari sudah merah. Boleh tidak dia sholat asar ketika matahari merah? Hah? Boleh Sangka sholat asarnya sah Walaupun itu dihitung kodoh ya Walaupun itu namanya kodoh Sholat yang dikerjakan pada waktunya namanya adaan Sholat yang dikerjakan sudah habis waktunya namanya apa? Kodoh Namanya kodoh Sholat yang dikerjakan nah, Matahari merah itu kan berarti mengkodoh sholat asar dianggap kotok tapi para ulama tidak dihitung kotok karena itu adaan tetap dihitung adaan kenapa karena bagi mereka yang ketiduran orang yang ketiduran sekarang orang yang sengaja sengaja menunda-nunda sholat tasar sampai matahari memerah kira-kira sanggah sholat tasarnya ketika matahari memerah sengaja menunda tidak sah loh anda kok mengatakan tidak sah ya kan step ketiduran tadi sengaja atau tidak tidak Iya kan? Ketiduran tidak sengaja. Kok boleh dia sholat? Dibolehkan dia sholat. Sementara saya sengaja, kenapa saya tidak boleh? Mestinya yang sengaja lebih utama dibolehkan daripada yang tidak sengaja. Paham maksudnya ya? Kenapa dia mengatakan, Oh yang tidak sengaja saja boleh kok, Boleh mengkodok sholat. Kenapa yang eh, yang tidak sengaja saja boleh kok sholat dan sah sholatnya? Kenapa yang sengaja kok tidak boleh sholat dan tidak sah sholatnya? Padahal mestinya yang sengaja lebih utama, untuk sholat ketimbang yang tidak sengaja, paham ya? Mereka pakai logika. Kemudian apa? Bantahan para ulama, perkaranya di sini bukan sholat, perkaranya adalah bukan sholat, perkaranya adalah sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau kesengajaan itulah yang membuat nah sholat anda tidak diterima. Tapi. Uh... Adapun pun maghrib secara umum ya Di kita katakan semuanya Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar Sholat maghrib, sholat isya Itu tetap awalnya itu Sunnahnya tetap di di awal Kecuali hanya ada dua sholat yang di, sunnahnya Diakhirkan, yang pertama apa tadi Sholat duhur ketika Terik, panas sangat Yang kedua adalah apa di e, Selanjutnya Istihbabu takhiri lisa Malam takun masakkah Adalah apa disunahkan mengakhirkan sholat isya selama tidak memberatkan disunahkan sholat isya itu diakhirkan nah diakhirkan sholat isya itu selama tidak memberatkan nah sholat isya diakhirkan itu sampai kapan e, kapan kapan mengakhirkan sholat isya itu sunnah sunnahnya diakhirkan adalah di akhir sepertiga malam yang pertama sunnahnya adalah dikerjakan di akhir sepertiga malam yang pertama. Saya sebutkan tadi kalau di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia, salat Isya tadi pukul 19.00. Salat Subuh adalah pukul 4.00, ya kan? Kapan dihitung sepertiga malam yang pertama? Kan ini 9 jam, ya kan? 9 jam kan. Dari pukul 19 sampai pukul 4.00 itu kan 9 jam. Berarti pukul 19 sampai pukul 22 itu namanya sepertiga malam yang pertama pukul 22 sampai pukul 1 itu namanya sepertiga malam yang kedua. Yang pukul 1 sampai pukul 4 namanya sepertiga malam yang terakhir. Nah, pukul sepertiga malam yang terakhir di sinilah Allah itu turun ke langit dunia, iya kan? Sekarang sepertiga malam yang pertama itu kan dari pukul 19 sampai pukul 22. Maka disunahkan sholat Isya itu dikerjakan adalah apa? Di akhir sepertiga malam yang pertama yaitu diantara pukul 10. Atau pukul 22 tadi Itu adalah Itu kalau di Indonesia ya Tapi kalau di Saudi kan lain lagi Kalau di Saudi kan isahnya jam Isahnya pukul 9 Pukul 21.00 anggaplah eh, pukul 21, 21 Salat isah Pukul subuhnya pukul 5 Itu ada berapa jam Ada berapa jam nah, Jadi 22, 23, 24, 1, 2 Tiga, empat, lima dan delapan jam Elapan jam dibagi tiga Itu istilahnya Apa namanya Sepertiga malam yang Jadi kalau pertengahannya Pertengahan malamnya Saudi itu jam berapa Jam Jam berapa Jam satu ya kan Pertengahan malamnya itu adalah jam Satu Itu kalau pertengahan Tapi Salat isya itu di disurnahnya dia, diakhirkan Kalau tidak memberatkan lah kalau memberatkan berarti apa? berarti diawalkan, tetap diawalkan kalau itu memberatkan misalnya apa? dalam hadis yang lain disebutkan adalah apa? jika melihat jamaah sudah berkumpul pada solat isya, ya segerakan solat isya. tapi kalau jamaahnya belum berkumpul maka sunahnya diakhirkan sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala naqalat, ataman nabi s.a.w zata layla nabi s.a.w mengerjakan solat isya itu pada waktu al-atama Atama itu adalah di akhir sepertiga malam yang awal tadi Hatta zahaba amatul layli Sampai berlalu waktu malam Berlalu waktu malam itu adalah sepertiga malam yang awal Wahatta nama ahlul masjid Sampai kemudian penduduk masjid pun sudah tidur summa kharaja kemudian keluar Nabi sallallahu keluar fa kemudian beliau salat isya fa kemudian berkata innahu la waqtuha sesungguhnya inilah waktu salat isya laula nasuqal ummati sadenya tidak memberatkan kepada umatku kemudian ada adab ada adab yang di untuk maghrib dengan isya yang disebutkan di sini adalah karahatun naumi qoblahha wal hadits ba'daha tidak disukai tidur pada waktu maghrib Maghrib itu tidak disukai tidur Dan tidak disukai ngobrol setelah sholat isya. Jadi maghrib tidak disukai tidur Dan artinya jangan tidur ketika waktu maghrib Karena itu bukan waktu yang terbaik untuk tidur Kenapa? Karena maghrib dengan isya ini kan waktu yang pendek Jadi jangan tidur waktu maghrib Kenapa? Karena nanti akan luput kalian dari sholat isya Atau bisa jadi luput darinya sholat malam Ya kan? karena kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai ngobrol sesudah sholat isak. Kenapa? Karena ini bagi mereka yang berkeluarga, sholat, habis sholat isak itu adalah waktu yang untuk keluarga. Untuk keluarga. Jadi untuk misalnya apa? Karena istri itu punya hak. Nanti disebutkan dalam Di antara hak-hak istri atas suaminya adalah apa? Waktu isak itu adalah haknya istri. Maka suami Suami memberikan adalah kewajiban suami untuk memberikan haknya istri. Pada waktu Isa misalnya apa? E, istri mungkin dari pagi sampai sore sudah mulai kerja. Mengurusi rumah tangga. Mungkin dia ingin curhat. Mungkin dia ingin ngobrol di waktu Isa. Maka itu adalah haknya istri. Dia ngobrol bersama suaminya e, pada waktu Isa. Maka Nabi SAW tidak menyukai. Ngobrol sesudah sholat Isa itu maksudnya yang tidak ada faedahnya. Adapun jika di situ ada faedahnya maka ngobrol sesudah salat Isya itu adalah di dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Barshal salallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahunau ma Rasulullah sallallahu tidak menyukai salat eh, tidur sebelum Isya wal haditsah ba'daha dan tidak menyukai ngobrol sesudah Isya. Baik, adapun salat Subuh disunnahkan diawalkan, eh, yaitu wa huwa taghlis. at taglis itu adalah apa? Kali ketika terlihat benang hitam Benang putih dari benang hitam Maksudnya kalau kita lihat di ufuk Itu ada garis putih ya, Tetapi di atas itu gelap Itu namanya waktu al-golas Itu namanya waktu al-golas Sebagaimana hadis dari Ayat Jadi Nabi SAW mengerjakan Salat subuh itu masih gelap Dan selesai salat subuh itu ketika Orang itu baru tahu yang ada di kanan Dan kirinya طيب adab yang berikutnya mata yakunu mundrika di waktu kapan seseorang itu mendapati waktu salat kapan seseorang itu dikatakan mendapati waktu salat seorang itu dikatakan mendapati waktu salat e, di sini sebenarnya tafsirannya ada saya tulis di ada berapa ada tujuh ada tujuh di situ yang pertama adalah apa e, kita sebutkan secara berdasarkan dalil di sini kita pakai dalil dulu Anabi Hurairah radhiyallahu taala Anar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas syams, bahkan adraka subha. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati salat tersebut. Artinya apa? Barang siapa yang mendapati dia bangun, dia bangun, baru satu rakaat salat subuh dia kerjakan. Baru satu rakaat, ternyata rakaat yang kedua itu sudah matahari terbit. Wamil, ya? jadi rakaat yang kedua itu sudah mendapati matahari terbit. Maka apa? Apakah dia meneruskan solatnya atau dihentikan solatnya? Dia teruskan. Dan dia, apakah dia dikatakan mendapati waktu solat subuh? Jawabannya adalah iya. Dia mendapati solat subuh. Dengan kalau mendapati satu rakaat, kemudian satu rakaat yang berikutnya adalah sudah mendapati masuk solat berikutnya. Demikian juga yang kedua. Kalau dia baru satu rakaat dia kerjakan, baru satu rakaat dia kerjakan, ternyata waktu sholat asar itu sudah habis. Artinya matahari sudah menguning. Berarti tiga rakaat itu adalah sudah habis waktunya. Apakah dia meneruskan? Ya, dia teruskan. Apakah dia mendapati sholat asar? Jawabannya adalah iya. Sebagaimana sebutkan, mana adrakarok kata minal asri. Barangsiapa yang mendapati satu rakaat saja sebelum asar. Dari solat asar, kau belanta sebelum matahari tenggelam. Bagadaan rakan asra maka sungguh dia telah mendapati solat asar. Atau misalnya bagi mereka yang ketiduran ya, ketiduran dia baru mengerjakan satu rakat solat asar, tiga rakat berikutnya itu sudah waktu maghrib. Maka apa namanya dia tetap dihitung mendapati solat solat asar. Demikian juga misalnya apa namanya baru satu rakat solat isak, baru satu rakat solat isak. Ternyata waktu subuh sudah masuk, waktu subuh sudah masuk, maka tiga rakaat sholat isya itu kan sudah waktu subuh, maka tetap dihitung mendapati sholat isya. Ini bagi mereka yang tidak sengaja ya. Adapun bagi mereka yang sengaja sholat isya sampai menjelang subuh ya tetap tidak akan diterima, walaupun dia menggantinya sampai seribu kali. Tapi itu adalah pak berkaitan dengan hadis ini. Dan terhitung mendapati rakaat. Adalah mendapati rukunya imam Ini tafsiran yang lain Adalah apa? seorang itu dikatakan mendapati satu rekat bersama imam Ketika dia mendapati rukunya imam Ketika anda misalnya imamnya sedang ruku Anda takbir Allahu Akbar kemudian anda ruku Berarti anda telah mendapati satu rekat dari sholat tersebut Walaupun anda tidak membaca surah al-fatihah Walaupun anda tidak sempurna surah al-fatihahnya tidak sempurna surat al-fatihahnya atau sama sekali tidak mendapati surat al-fatihah, tapi mendapati rukunya imam, berarti anda telah mendapati mendapati apa? Satu satu rakaat. Tapi ini adalah apa? Demikian juga ketika anda mendapati satu rakaat dari solat Jumat, kalau anda mendapati satu rakaat dari solat Jumat, berarti anda mendapati apa? Mendapati solat Jumat itu, ya kan? Berarti tinggal anda menambah satu rakaat. Tapi ketika anda tidak mendapati Satupun rakaat dari sholat jumat Maka apa? Maka anda sholat duhur, tidak boleh dua Misalnya apa? Anda masuk sholat jumat Mendapati imamnya sudah Selesai ruku rakaat yang kedua Selesai ruku rakaat yang ke Dua anda baru masuk bersama imam Maka apa? Maka anda sholat duhur, tidak boleh anda sholat dua rakaat. Tapi anda sholatnya empat Empat rakaat. Kenapa? Karena anda tidak mendapati satupun solat Jumat, tidak mendapati sedikit pun dari rakaat solat solat Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan manad rakaat terminal Juma, maka dar rakaat Juma, barangsiapa yang mendapati satu rakaat Jumat, maka sungguh dia telah mendapati solat tersebut. Boleh Bolehkah kita mengkodok solat yang luput? Solat yang luput, maka jawabannya adalah boleh mengkodok. Mengkotor salat yang luput itu ada dua. Kalau salat wajib itu hukumnya adalah wajib. Kalau salat sunnah yang kita luput maka hukumnya juga adalah sun sunnah. Misalnya apa? Anda luput darinya salat wajib. Misalnya sekarang. Sekarang ini baru Anda ee, misalnya Anda bangun. Anda tidur jam sebelas siang tadi. Sekarang baru bangun sudah jam setengah lima. Berarti Anda apa? Yang ketinggalan kan ada dua solat ya kan, duhur dengan asar. Boleh nggak anda kerjakan solat duhur itu? Namanya apa? Karena itu kan sudah habis waktunya kan. Namanya apa? Kodo. Dan ini hukumnya apa? Meng Mengkodo solat duhur boleh apa tidak? Ya wajib ya kan. Hukumnya adalah wajib kan itu solat wajib. Adapun solat asar sekarang masih waktu asar ya, berarti dia mengerjakan solat asar itu namanya adaan. Adapun solat duhur namanya kodo. Karena dia mengkodok solat duhur, itu namanya hukumnya adalah wajib. Kalau orang misalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketinggalan 4 solat duhur, asar, maghrib, isak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kan nunggu perang, jadi ditunggu serangan. Waktu duhur tidak diserang, asar belum ada serangan, maghrib belum ada serangan, sampai malam belum ada. Kemudian para sahabat bingung ya Rasulullah gimana akhirnya apa? Bilal mengumandangkan ikoma adan satu kali, kemudian empat kali ikoma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat magrib, sholat isya. Itu di perang Azab. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa apa? Mengkodok sholat wajib hukumnya adalah wajib. Kalau sholat sunnah Ya tetap adalah hukumnya sun sunnah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah luput dari sholat malam. Sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ganjil. 11 rokaat Kemudian apa qadha hafi? An-nahar Nabi sallallahu alaihi pada siang hari itu 12 rakaat. Mengqadha 12 rokaat karena malam itu ganjil, kalau siang itu adalah genap. para ulama yang lain mengatakan, "Wah, oh, itu tidak disebut qadha, namanya qadha itu adalah apa?" Eh 11 ya mestinya qadha itu 11 juga. Iya kan? 11 juga. Kok tapi Nabi sallallahu kan lafadnya jelas. Kodohah Nabi Sallam mengkodohnya pada siang hari itu sintai asar rokaat dua belas rokaat. menunjukkan tentang kodohul fawait adalah hadis dari Anas kalau Nabiullah mandasiah solat dan siapa yang kelupaan dari solat atau namaanha atau ketiduran maka faroh tuha maka farohnya yosoliyidha takarohah dan solat ketika dia ingat. Maksudnya dia ingat, ya Allah, setahun yang lalu saya belum sholat Isya. Sekarang baru ingat. Setahun yang lalu dia belum sholat Isya, sekarang baru ingat. Ya dia kerjakan sekarang. Ya kan. Atau misalnya 5 hari yang lalu dia ingat bahwa dia belum sholat duhur Dia lupa, ya kan? Karena dia baru ingat saya dia mikir-mikir, 5 -mikir, oh, hari yang lalu dia ada ada pekerjaan, ada pekerjaan sehingga apa dia terlalaikan dari sholat duhur Dia ingatnya sekarang. Padahal itu lima hari yang lalu. Maka apa yang dikerjakan di sekarang? Karena ayusolihin ayat Kuruhah. Dia, dia solat ketika dia ingat. Itu namanya mengkodok. Baik Pertanyaan yang berikutnya: Hal yang dimantara ke solat tam dan hattaqaraj waktuha. Apakah boleh mengkodok solat? Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja sampai habis waktunya? Jadi orang yang menunda salat sampai habis waktunya, Bolehkah dia di, dikatakan mengqada salat? Seperti tadi yang saya sebutkan. Dia menunda salat asar sampai matahari mau tenggelam. Sengaja-sengaja menunda-nunda, itu ya sudah kita memput salat. Ketika sudah matahari mau tenggelam baru dia salat asar. Ya kan? Itu kan namanya qada ya kan? Menjelang menjelang itu kan namanya apakah boleh mengqada salat bagi mereka yang meninggalkan salat karena apa yang sudah habis waktunya? Jawabannya adalah ti tidak Tentunya tidak ada kodok bagi mereka Bagi mereka yang sengaja Adapun yang tidak sengaja Maka itu adalah tetap ada kodok Sebagaimana hadit dari Anas bin Malik Sekarang waktu-waktu yang terlarang sholat Apa saja waktu yang dilarang kita sholat Waktu yang terlarang sholat itu ada lima Rinciannya ada lima Rinciannya ada lima Kalau yang disebutkan dalam hadit dari Uqbah bin Amir ada tiga Kita lihat dulu hadit dari Uqbah bin Amir Anakbah bin Umar radhiyallahu taala nukal 3 saatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ana solli fihi wa nakbur fihi namawtana hina tatlusam subasiqatan hatta tartaqi wa hina yaqumu qa'imuz hatta tamila asy-syams wa hina hatta taghruq Dari Ukbah bin Umar eh, berkata ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu melarang kita solat dan melarang menguburkan jenazah Tiga waktu itu adalah apa? Yang pertama ketika tatlusyams, ketika matahari terbit. Matahari terbit, apa namanya, basi gotan, artinya matahari mulai nongol, mulai terbit, sampai sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Atau para ulama menyebutkan 15 menit setelah matahari terbit. Dari matahari terbit sampai lima, 15 menit setelah matahari terbit itu adalah waktu yang dilarang kita sholat. Yang kedua adalah apa? Hina kauim yakum kauim zahir. Ketika matahari tegak lurus, ketika matahari berada pada posisi puncak, maka tidak boleh kita sholat nah, sholat pada waktu itu karena itu adalah waktu yang terlarang Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir. Tergelincir kan sudah masuk waktu duhur. Dan yang ketiga. Ah, waktu yang dilarang adalah ketika matahari Tadayafasams Ketika matahari sudah mau tenggelam Sampai tenggelamnya Jadi matahari sudah Artinya bulatan matahari itu sudah Mulai hilang sedikit di ufuk Di sebelah barat sudah mulai Apa namanya Bulatan itu sudah mulai Hilang sedikit ya bawahnya Itu sudah itu namanya Tadayafasams sudah mulai tenggelam Sampai tenggelamnya Itu adalah waktu yang dilarang kita Solat. Jadi hadis Syuk Amir ada ada tiga waktu yang dilarang. Tapi dalam riwayat yang lain ada tambahan dua, ada tambahan dua yaitu adalah apa? Eee, yaitu hadit dari apa namanya Li Amr ibnu Abbasan atau kita sebutkan aja ringkasnya ada lima. Eee, kalau tiga tadi dari Uqbah bin Amir kemudian ada tambahan dua hadis dari Aisyah dan juga hadis dari Abu al-Hudri. Lha salat abadl fajri hatta tatalasams, wala salat abadl asri hatta tagurbat sams. Yang tambah, yang keempat, yang keempat waktu yang dilarang adalah setelah solat subuh sampai matahari terbit. Yang kelima, setelah solat asar sampai matahari tenggelam. Jadi sampai matahari mau tenggelam. Jadi kalau tadi kita lihat rinciannya begini Rinciannya, lima waktu yang dilarang kita sholat Setelah sholat subuh sampai matahari terbit Yang kedua matahari terbit sampai Sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak Atau 15 menit setelah matahari terbit Yang ketiga adalah ketika matahari berada pada posisi puncak. Kemudian yang keempat setelah sholat asar Kemudian yang kelima ketika matahari Mau tenggelam sampai tenggelamnya jadi ada lima waktu yang dilarang kita sholat. Pertanyaannya, sholat apa yang tidak boleh pada waktu yang terlarang ini? Sholat apa saja yang tidak dibolehkan pada waktu yang terlarang? Dan sholat apa saja yang dibolehkan pada waktu yang terlarang ini? Kita lihat yang pertama di situ adalah apa? Sholat apa yang dilarang pada waktu yang terlarang? Yaitu adalah sholat. Sholat apa yang dilarang pada waktu yang terlarang? Yang tidak ada khilaf diantara para ulama adalah Sholat nafilah mutlak Sholat yang dilarang pada waktu yang terlarang adalah Sholat nafilah mutlak Sholat nafilah mutlak Karena sholat nafilah itu ada dua Ada sholat nafilah mutlak Ada sholat nafilah muqayyad Sholat nafilah mutlak uh, Dengan uh, muqayyad Sirinya sholat nafilah mutlak itu apa? Apa cirinya salat nafilah mutlak yang pertama tidak punya nama salatnya. Salat itu enggak punya nama. Saya kok kepingin salat, Kepingin salat. Kepengin salat itu punya nama enggak? Enggak ada. Itu namanya salat nafilah mutlak. Kepingin Kepengin, kepengin itu kan enggak punya nama, iya kan? Ada enggak uh, salatnya namanya enggak ada. Ciri yang kalau salat muqayyad itu punya nama salatnya. Salat itu punya nama seperti Tahiyatul masjid, syukrul wudu, iya kan? Itu kan punya nama namanya. Duha, eh, Tahajud, witir Taraweh itu kan namanya punya punya nama, nah punya nama namanya sholat muqayyad Ciri yang kedua sholat Nafilah Mutlak itu adalah apa? Sholat Nafilah Mutlak adalah tidak ditentukan rokatnya, tidak ditentukan rokatnya. Namanya kepingin, saya kok kepingin, kepingin, kepingin, ya kan? Kepingin, kepingin itu berapa rokat yang dia lakukan kan tidak ada batas, ya kan? Tanpa batas itu namanya kalau sholat nafilah mutlak itu tidak ditentukan tapi kalau sholat nafilah muqayyad itu ditentukan rokaatnya yang hanya dua tahiyatul masjid hanya dua rakaat ya kan sholat syukur luhut hanya dua rakaat itu adalah apa itu namanya sholat uh, apa mukiyat kemudian perbedaan yang ketiga apa mutlak itu tidak ditentukan waktunya tidak ada ketentuan waktu jadi salat nafilah kapan saja dia pengin mengerjakan pagi, siang, sore, malam selama bukan waktu-waktu yang terlarang, iya kan? Selama bukan di waktu-waktu yang terlarang itu namanya eh, sekarang Anda kepengin salat sekarang boleh apa tidak? Kenapa enggak boleh? Karena setelah salat Asar enggak boleh, iya kan? Iya kan? Tapi kalau Anda masuk masjid, boleh enggak Anda salat? Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ini salat muqayyad namanya. Tahiyatul masjid adalah muqayyad, bukan salat nafilah mut mutlak. Tapi itu bedanya mutlak dengan ah, mukayyat. Yang tidak dibolehkan pada waktu yang terlarang hanya sholat nafila mutlak. Sekarang pertanyaannya, sholat apa yang dibolehkan pada waktu yang terlarang? Sholat apa yang dibolehkan pada waktu yang terlarang yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah sholat wajib. Seperti tadi, anda bangunnya ketika matahari terbit. Bolehkah anda sholat subuh ketika matahari terbit? Hah? Boleh Boleh enggak? Jadi ya boleh, karena itu wajib, iya kan? Karena itu salat wajib. Anda kerjakan, tidak boleh. Kita tunda lah. Salat subuhnya kita tunda sampai selesai waktu yang terlarang. Tidak boleh anda menunda, iya kan? Begitu anda bangun, matahari terbit ya sudah. Anda wudu kemudian salat subuh, walaupun matahari sedang terbit, iya kan? Karena itu salat wajib, tidak boleh ditunda. Kemudian yang kedua, salat apa yang dibolehkan pada waktu yang terlarang? Salat nafila, mukayy, mukayyat tadi. Contohnya apa saja? Ya muqayyat. tahiyatul masjid. Syukrul wudhu. Sholat apa? Sholat jenazah. Ketika anda ada jenazah di masjid. Wah, setelah sholat subuh. Boleh kan anda sholat jenazah ketika saya sholat, sholat subuh? Boleh. Kan itu waktu yang terlarang. Setelah sholat subuh. Ya kan? Itu kan waktu yang dilarang. Tapi ini dibolehkan kenapa? Saya sholat bukan karena waktu yang terlarang. Tapi saya sholat karena sebabnya ada. Apa sebabnya? Ada jenazah. Saya sholat karena sebabnya ada. Ada jenazah. Jadi ini... Sebab ia membolehkan saya melakukan sholat Kemudian apa lagi Sholat apa yang dibolehkan Yang ketiga Sholat apa yang dibolehkan pada waktu yang terlarang Yang ketiga adalah mengkodoh sholat Mengkodoh sholat Baik itu sholat sunnah maupun sholat wa wajib Seperti Nabi SAW pernah mengerjakan sholat uh, Kobliya subuh Kobliya subuh dikerjakan setelah sholat subuh Koblia subuh dikerjakan setelah sholat subuh boleh nggak koblia subuh Anda luput, ya kan? Anda luput darinya koblia. Anda bangunnya ketika sudah ikhlas subuh dikumandangkan, ya kan? Kemudian Anda punya kebiasaan. Maka apa? Begitu selesai sholat subuh Anda pulang ke kamar Anda sholat koblia, bangkodo sholat koblia. Walaupun sebenarnya ini masalah hilap diantara para ulama. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Ummu Salama. Ummu Salama dalam hadits yang sahih dari Ummu Salama. Bahawa Nabi Shallallahu pernah mengerjakan Ba'diyyah Dhuhr itu dikerjakan setelah solat asar Nabi Shallallahu e, luput darinya Ba'diyyah Dhuhr. Setelah solat Dhuhr, karena kedatangan tamu, beliau menemui tamu dan begitu apa namanya selesai solat asar Nabi Shallallahu masuk ke rumah Ummu Salama. Ummu Salama waktu itu Ummu Salama adalah istri Nabi. Kemudian begitu masuk ke setelah solat asar beliau solat dua rakaat. Ummu Salama kan? Heran, ini solat apa dua rakat ini, ya kan? Karena dia tahu bahawa tidak ada solat sesudah solat asar. Kemudian selesai solat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ini solat apa dua rakat ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Musa lama, tadi itu saya luput darinya solat, saya lupa mengerjakan solat badia duhur. Sekarang baru saya ingat, baru saya mengerjakan. Artinya apa? Namanya walaupun para ulama menyatakan itu adalah khususiyah itu adalah khususnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku kepada umatnya. Kenapa? Karena ketika Ummu Salama bertanya apa naktihi ita apa tata, apakah kami mengkodok sholat ketika luput darinya sholat ini ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan la tidak. Itu sebagai dalil dia katakan bahwa itu adalah khususnya. Tapi sebagian ulama mengatakan mengkodok sholat sunnah adalah termasuk sunnah. Berdasarkan dari secara umum tadi yang eh, Nabi saw pernah dalam hadis dari Aisyah luput darinya salat malam beliau menggantinya di siang hari 12 rokaat. Tapi itu eh, secara umum menunjukkan bahwa apa mengkodok eh, salat di waktu yang terlarang itu adalah di, dibolehkan. Tapi yang keempat nah, di sini diperhatikan Wayustas Namin Minhada kita eh, tadi saya sebutkan ada tiga. Wujud tasdamin harta nahiyu zaman ruwamakan. Ada waktu yang ada waktu yang dikecualikan. Ada waktu yang dibolehkan salat nafilah mutlak waktu salat nafilah mutlak dibolehkan pada waktu yang terlarang. Kapan itu waktunya? Kapan waktunya salat nafilah mutlak dibolehkan pada waktu yang terlarang? Waktu. Kapan? Adalah apa? Hari Jumat. Adalah hari Jumat. Baik, sebagaimana disebutkan di kitab itu amma zamanu fa indal istiwa yaumal jum'ah. Yaitu adalah apa? Adapun waktu yang dibolehkan salat pada waktu yang terlarang yaitu adalah istiwa. Adalah uh, al istiwa yaumal jum'ah pada hari Jumat. Jadi ketika matahari tegak lurus pada hari Jumat. Kan namanya kan Anda salat masuk masjid. Anda kan ini salat nafilah mutlak ya, Anda masuk ke masjid, salat dua rakaat. Sholat lagi dua rakaat, sholat lagi dua rakaat, sholat lagi dua rakaat, gitu kan? Pada hari Jumat sampai khutib naik di atas, mimbar kan gitu kan? Nah, ketika anda sholat dua rakaat itu boleh jadi itu sudah waktu yang terlarang. Boleh nggak? Nah, itu dibolehkan karena ini hanya khusus pada hari Jumat. Adapun selain hari Jumat maka itu tidak dibolehkan. Jadi waktu yang dihul, waktu yang dibolehkan pada waktu sholat nafil mutlak yang dibolehkan pada waktu yang terlarang itu hanya pada hari Jumat. Adapun tempat tempat yang dibolehkan sholat nafilah mutlak itu di mana? Tempat yang dibolehkan sholat nafilah mutlak adalah di di masjidil haram. Di masjidil haram itu tidak ada, artinya sholat nafilah mutlak itu dibolehkan di masjidil haram. Di masjidil haram. Para ulama yang lain mengatakan di dua masjid, masjid Nabawi dan masjidil haram. Tapi di apa namanya? adapun al makan di situ di kitabnya amal makan adapun tempat yang dibolehkan salat nafilah mutlak fa makkah maka di situ adalah kota Mekah. Azadahallahu taala tasyrifan wa Allah melebihkan maka ini ke, apa namanya pengagungan dan kemuliaan. Maka tidak tidak ada larangan di kota Mekah itu salat nafilah mutlak itu di waktu kapanpun begitu anda masuk masjidlah harom walaupun waktu yang terlarang ya sudah saya kok kepingin solat kepingin solat kepingin solat ya boleh walaupun itu waktu yang terlarang itu di masjidlah harom adapun selain dari masjidlah harom maka para ulama menyatakan tidak dibolehkan apalagi di masjid MPR itu lebih utama, ya kan? karena tidak ada apa namanya keistimewaan yang ada keistimewaan hanya masjidlah harom. Tapi itu kemudian yang berikutnya adalah apa? Untuk yang ada larangan, anda tahu bahada tuhlu ilfajri kau belas Ingat untuk kau subuh itu hanya maksimal dua rakat. Jadi kau subuh, jadi solat sebelum subuh itu hanya dua rakat. Jadi tidak ada lagi saya kok kepingin solat sebelum subuh ya, sebelum subuh saya pingin salawat syukur lulu, pingin kau subuh, pingin tahiyatul masjid. Maka para ulama menyatakan tidak ada solat untuk kau subuh kecuali hanya dua rakat. Kecuali hanya dua, dua rakaat maka eh, tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada eh, kembaliya apa namanya sukruul wudu. Jadi ya sudah anda kembaliya saja, maka insyaallah yang lain mencukupinya. Yang lain adalah mencukupinya. Kemudian juga dilarang kita sholat sunnah. Uh, ini juga dilarang Ada pun yang dilarang juga kita sholat sunnah ketika ikhoma sholat dikumandangkan Ketika ikhoma sholat dikumandangkan maka tidak ada sholat nafila Kecuali itu sholat wajib Jadi tidak ada uh, Cuma para ulama merinci kalau anda sudah sedang sholat Anda sedang sholat kemudian ikhoma sholat dikumandangkan Kalau memang baru satu rakaat ya sudah langsung dibatalkan Kalau anda sudah masukin rakaat yang kedua dan itu anda masih bisa ikhoma dan masih bisa mendapati salam Maka anda teruskan Tapi kalau anda ikhoma sholat di, Belum antinya belum sampai salam e, Orang sudah takbir Maka segera hentikan sholat e, sunnah ini e, Hentikan segera sholat sunnah Supaya mendapati takbiratul lihram bersama imam Tapi kalau anda luput darinya takbiratul lihram bersama imam Maka eh, sudah e, Tinggalkan sholat sunnah yang anda kerjakan tapi kalau anda masih bisa mendapati takbiratulih haram bersama imam. Ia teruskan sholat sunnah tersebut. Dalil yang menunjukkan dilarang kita sholat setelah iqamah. Adalah izah uqimati sholat fala sholat ilal maktubah. Apabila iqamah sholat dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Tempat-tempat yang dilarang kita sholat. Al-mawadhi al-latinuhiyani sholati fiha. Ada pun tempat-tempat yang dilarang kita sholat adalah. Uh, satu. Tipe di sini apa namanya hanya menyebutkan tidak menyebutkan secara uh, detailnya karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah uh, Nabi SAW dilebihkan dari bandingkan dengan nabi yang lain ada 6 ada 6 tapi tidak disebutkan di situ karena di situ juilat lial ardh masjid dan watahora. Ini dalilnya menunjukkan di bumi mana saja Anda boleh mengerjakan salat. Di tanah mana saja boleh kalian mengerjakan sholat. Kecuali tempat-tempat yang tidak boleh. Apa saja tempat yang tidak boleh. Yang pertama adalah kuburan. Kuburan itu tidak boleh kita sholat. Saya sebutkan saja satu kuburan. Kuburan apapun itu tidak boleh kita sholat. hatta kuburan nabi pun juga tetap tidak boleh kita sholat. Itu tidak boleh kita mengerjakan sholat di kuburan. Sholat yang dimasukkan di kuburan itu adalah sholat. Yang ada ruku, yang ada sujud. Sholat yang ada ruku' yang ada sujud itu tidak boleh di kuburan. Adapun sholat jenazah di kuburan maka sepakat para ulama itu adalah buli. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat sholat jenazah di kuburan itu dibolehkan. Tapi sholat yang ada ruku' yang ada sujud di kuburan maka itu adalah haram secara mutlak. Dan itu adalah apa? Termasuk perbuatan yang tidak akan pernah diterima sholatnya. Apakah kita sholat di kuburan? Di kuburan yang di dalamnya ada masjid? atau di masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau masjid yang dengan kuburan itu tidak ada pembatas, atau kuburan dengan masjid tidak ada pembatas, kan bisa jadi masjid dengan kuburan tidak ada pembatas atau kuburan dengan masjid tidak ada pembatas, nah, tidak boleh jadi apa namanya ada empat ya kita katakan tidak boleh yang pertama apa tadi tidak boleh kita sholat di kuburan kita tidak boleh sholat di kuburan yang di dalam kuburan itu ada masjid. Yang kedua tidak boleh kita sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Yang ketiga tidak boleh kita sholat di masjid tidak ada pembatas dengan kuburan, tidak ada batas pembatas tanah masjid dengan kuburan, dan tidak boleh kita sholat di kuburan tidak ada pembatas dengan masjid. Karena boleh jadi aslinya tanah itu kuburan. Kemudian dibangun masjid di situ tidak ada pembatas. Nah, aslinya ini masjid dibangun kemudian di sampingnya ada kuburan yang itu tidak ada pembatas. Jadi itu semuanya adalah tidak di, dibolehkan. Sholat yang ada ruku yang ada sujud. Dan itu tidak sah. Kita sholat. Yang kedua. Yang kedua di, di kamar mandi di kamar mandi itu adalah uh, tidak boleh kita salat kamar mandi WC uh, yang ketiga yang uh, yang kedua kamar mandi WC karena itu berdasarkan hadis uh, apa Juiladli al-Ardo dan watahora illal maqbar wal kecuali kuburan dan kamar mandi itu tidak boleh kenapa karena kamar mandi itu tempat najis tempat najis kecuali darurat ya kecuali uh, darurat karena darurat itu membolehkan yang dilarang Kemudian yang ketiga tempat yang tidak boleh adalah uh, sholat adalah adalah tempat-tempat yang kotor tempat-tempat yang di situ adalah najasa seperti mengalir najis di situ tempat-tempat yang najis maka itu tidak dibolehkan tempat najis yang maksudnya misalnya di comberan atau di uh, apa namanya tempat-tempat yang najis itu nggak boleh yang keempat yang tidak dibolehkan adalah al-tanul ibil tempat menderumnya ontang, maksudnya tempat di mana ontai itu dia makan, dia duduk, dia tidur, dia dia minum di situ itu nggak boleh. Kenapa? Sebabnya, ee, sebabnya perlu diketahui ya. Sebabnya tempat ini dilarang itu sebabnya itu ada tiga. Ada tiga sebab kenapa tempat ini dilarang. Yang pertama adalah apa? Satu, tempat seton. Yang kedua, tempat najis. Yang ketiga adalah apa tempat kesirikan itu tiga temp itu sebab sebab tempat itu tidak boleh kita sholat itu ada tiga sebabnya yang pertama apa tempat seton seperti kuburan kenapa tidak boleh kita sholat di kuburan ah karena itu satu markas seton tempat seton yang kedua apa uh, Tempat setan kesyirikan karena tidak ada orang salat di kuburan kecuali untuk tawassul, untuk tabarruk, untuk ini. Ya kan. Maka apa namanya itu wasilah, wasilah syirik, maka itu menjadi syirik. Di kamar mandi kenapa tidak boleh kita salat? Nah, sebabnya ada dua. Yang pertama, markas setan. Yang kedua adalah tempat najis, ya kan. Atanul ibil. Kenapa tempat apa unta tadi makan, dia minum, dia buang kotoran di situ, dia kencing, kenapa tidak boleh kita salat di situ? Sebabnya kenapa? Karena itu tempat setan. Nabi saw. mengatakan ma'was syaitin. Sebabnya adalah karena itu tempat setan. Kemudian comberan jelaskan itu najis, ya kan? Kemudian yang keempat tempat yang tidak boleh kita solat eh, adalah apa? Semua tempat-tempat kesirikan, ya kan? Misalnya ada pohon yang disembah, ada pohon dikasih kain kafan di apa namanya kubur apa namanya semua tempat batu atau misalnya sholat di Borobudur Prambanan itu tidak akan pernah diterima kenapa sholat di Prambanan boleh nggak kita sholat di candi Prambanan ah nggak boleh walaupun anda sholat di sana seribu kali pun juga tetap tidak akan diterima kenapa karena itu tempat sirik ya kan tempat sirik tempat kesirikan kan candi Prambanan kan punya agama Hindu Iya kan Agama Hindu adalah termasuk agama musyrik. Borobudur adalah agama Buddha, agama Buddha adalah termasuk agama musyrik, iya kan? Loh di sana kan ada musolla, musolla dibangun di Borobudur itu tetap tidak sah. Karena itu saya katakan tadi. Kalau masjid dibangun di kuburan saja tidak boleh, apalagi masjid dibangun di tempat kesirikan itu lebih tidak dibolehkan. Itu adalah lebih tidak uh, di dibolehkan. Walaupun nama musolla, ya kalau Anda pengin uh, sholat di apa namanya keluar dari Borobudur Anda sholat, ya kan? Jangan sholat di musola yang ada di dalam candi Borobudur. Ya kan? Itu adalah termasuk tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Tapi itu adalah, ada pun hadit yang uh, dalil yang menunjukkan adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadit Anjundub Abdillah al lal Qa'la sambil Rasulullah SAW. Kau belai Yamu tabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat lima tahun wahai Yakul ala wahin kami mangkana kau belakumkanu yatahito nak kuburan biyahim wasalihim masajida. Jadi janganlah apa dulu mereka orang-orang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh itu sebagai masjid. Nantinya orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum musyrikin ala falatatahito al kubura masajida. Maka janganlah kalian menjadikan Kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini Anhaku manda likan aku melarang dari perbuatan itu. Demikian juga dalam hadis dari Ibnu Al-Hudhri Al-Arduqulah masjid tilal makbarah wal hamam. Semua bumi ini adalah masjid. Artinya di bumi mana saja boleh anda solat kecuali hanya kuburan dan kamar mandi. Kemudian dalam hadis eh, Taif itu, eh, saya kira banyak dalil yang menunjukkan. Kemudian saya tambahkan lagi tempat yang tidak boleh kita sholat adalah apa di tempat-tempat yang di situ ada gambar ada patung ada ada gambar ada patung itu tidak boleh kita sholat sholat di situ ada gambar ada patung ya nggak boleh sholat walaupun itu masalah kilap diantara para ulama seperti misalnya Imam Ahmad mengatakan sama sekali tidak sah kalau Imam Maschavi mengatakan anda sholat menghadap ke gambar itu sah sholatnya tapi anda berdosa anda berdosa misalnya ada anda sholat di kamar di situ ada apa namanya ada patung, ada patung misalnya patung singa, ada patung, ada patung eh, apalah ya patung maka itu tidak sah sholatnya. Kalau gam, sholat atau gambar, nah, misalnya ada foto, ada foto di ruangan, di ruangan foto keluarga, foto apa, maka tidak boleh kita sholat di kamar tersebut. Yang di situ ada foto, ada gambar, ada, ada maksudnya gambar yang dimasukkan gambar makhluk hidup. Yang dimasukkan adalah gambar makhluk hidup itu tidak dibolehkan kita sholat. Kemudian tem tempat yang tidak boleh kita sholat juga di situ adalah apa? Tempat yang di dalam rumah itu ada anjing. Nah, kalau di dalam rumah itu ada anjing, maka tidak boleh kita sholat di di dalamnya anjing. Jadi orang yang muslim yang memelihara anjing, maka tidak boleh kita sholat di rumah tersebut. Kenapa? Karena anjing adalah termasuk hewan najis. Dan yang kedua adalah apa? Anjing itu termasuk hewan yang Tempatnya seton Anjing itu termasuk markas seton Jadi apa namanya Maka jangan anda sholat Karena kalau kita lagi sholat dilewati anjing Maka itu jelas batal Sholatnya Taip yang berikutnya adalah adhan wal ikonga Adhan dan ikonga Pengertian adhan Adhan secara bahasa artinya panggilan Pemberitahuan Adhan itu secara bahasa artinya panggilan sama dengan ikoma. Ikoma juga cara bahasa artinya juga pemberitahuan, pem uh, panggilan. Cuma adhan itu adalah apa? Adhan itu adalah al-laila mu bidhu bi al-fatih makhshul Adhan itu adalah pengertiannya secara terminologi adalah panggilan masuknya waktu solat dengan lafadz-lafadz tertentu. Jadi adhan itu adalah panggilan masuknya waktu solat dengan lafadz-lafadz tertentu. Adapun ikoma, pengertian syarat istilah adalah apa? Pemberitahuan tegaknya solat, pemberitahuan tegaknya solat dengan lafadz-lafadz tertentu. Kenapa? Karena kalau azan itu kan menentukan waktu solat, tapi kalau ikoma tegaknya solat. Tapi itu pengertian dan azan dan ikoma ini hukumnya adalah wajib. Wahyuah. Wajib hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis dari Malik binul Huayris. Anak -an Nabi saw. Kalau iza izahadorti solat, apabila telah masuk waktu solat, waliu adzin lakum ahadukum Hendalah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, waliyau makkum akbarukum dan hendalah yang mengimami orang yang paling tua dari kalian. Di sini menunjukkan apa? Mana yang menunjukkan wajibnya? Di situ adalah waliu adzin. Waliu ha, adzin, hendaknya di sini perintah, perintah di situ adalah mengandung ke. Kewajiban. Al-amru yak al-wujub. Bahawa perintah adalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah apa? Dalil yang kedua bahawa Nabi saw memerangi bagi mereka yang satu daerah yang tidak mengumandangkan adan di dalamnya. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik. Anas -an Nabi saw karena itu gaza bina kauman. Nabi saw apabila memerangi satu kaum, lam yakunya gusub dan tidaklah beliau memerangi satu kaum tersebut. Hatta yusbi menunggu sampai pagi hari wa dan memperhatikan bain samia kalau dia mendengarkan azan fu'anhum maka menahan untuk tidak memerangi mereka wa yasma kalau tidak terdengar azan aghara alaihim maka nabi SAW memerangi menyuruh untuk memerangi mereka nah ini dalil yang menunjukkan bahwa apa azan itu hukumnya adalah wajib adapun keutamaan azan keutamaan azan ini jadi ada dua ya, ada keutamaan azan, ada keutamaan muadzin. Adapun keutamaan muadzin itu apa? adalah uh, adalah nanti orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Muadzin itu nanti orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Bukan berarti hari kiamat ada pantastik hero ya, yang lehernya panjang bisa apa namanya? Itu memang keutamaan. Jadi keutamaan yang diberikan bari bagi muadzin sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abdul eh uh, Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Sa'sa' Sa Al-Ansari uh, Al-Muawiyah afwan Al An-Muawiyah Al Al radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinin sesungguhnya para muadzin atwalun nasi anakan yaumil kiamah adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat itu keutamaan muadzin Adapun keutamaan adan, nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Adan itu sendiri akan artinya dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Semua yang mendengarkan adan itu menjadi saksi. Jadi dinding, karpet, semut, hewan apapun, semua akan menjadi saksi bahwa dia adalah apa? Ini adalah muadzin di dunia. Nah, itu nanti akan bahkan jin pun juga akan menjadi saksi bahwa ini adalah termasuk muadzin. Jadi semua yang mendengarkan adhan itu akan nanti menjadi saksi pada hari hari kiamat. Ini termasuk keutamaan. Keutamaan yang lain bahwa satu adhan dikumandangkan itu sudah dapat pahala 60. Dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengumandangkan adhan itu dapat pahala 60 dan mengumandangkan iqaamah itu sudah dapat pahala 30. Terakhir, adapun tata cara adhan. Tata cara azan, azan itu mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Jadi azan itu mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Adapun tata cara azan sebagaimana yang uh, tata cara azan, hadis yang paling sohe dan paling sempurna dalam bab tata cara azan adalah hadis dari Abdullah bin Zaid. Adalah hadis dari Abdullah bin bin Zaid. Kita sebutkan bahwa ini hadis yang paling sohe dan paling sempurna dalam bab Adhan, itu hadit dari siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi Itu hadit yang paling sohe dan paling sempurna Kenapa? Karena Nabi SAW ketika subuh hari bermusyawar Apa yang akan kita gunakan untuk memanggil orang untuk sholat Ada yang mengatakan, Ya Rasulullah gimana kalau kita pakai gendang Pakai tabuh, beduk Bagaimana kalau kita pakai beduk Ya Rasulullah Jangan, itu beduk kan orang Nasrani Kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau kita pakai trompet, ya Rasulullah jangan juga. Ada yang ngusul pakai trompet, ya kan? Pakai trompet, kemudian Rasulullah mengatakan jangan itu menyerupai orang apa namanya majusi, atau orang Yahudi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Jangan juga itu menyerupai orang Nasrani, ya kan? Bagaimana kalau kita pakai api unggun, ya Rasulullah jangan itu kan merupai orang majusi, ya kan? Bagaimana kalau kita tembakan api ini kan waktu sholat? nembak api, itu juga jangan, karena itu orang majusi jadi dari dari musawarah-musawarah itu kemudian Abdullah bin Said mengatakan ya Rasulullah, semalam saya itu bermimpi, artinya antara sadar dengan tidak, ada dua orang yang memapah saya memapah saya menaiki sebuah bukit kemudian ada seorang yang yang ada dua orang yang memakai pakaian warna hijau, kemudian saya dia lagi menabuh lagi menabuh gendam Kemudian saya tanya, maukah kamu jual gendang itu? Untuk apa? Ya untuk saya panggil orang sholat. Maukah aku ajarkan yang lebih bagus daripada ini? Iya diajarkan. Apa itu? Akhirnya diajarkan lafad azan. Lafad azan, Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Itulah kemudian diceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Ya ini adalah mimpi yang benar. Nah, maka wahai Bilal kumandangkan azan. Wahai Bilal, Nabi sallallahu langsung menetapkan Bilal ah kumandangkan azan uh, sebagaimana yang diajarkan dalam mimpi uh, dalam mimpi Abdullah bin Usaid. Tapi ini uh, azan dan lafal azan itu jumlahnya ada berapa? Untuk lafal azan itu minimal 15. Lafal azan itu minimal 15. 15 itu kita perhatikan yang pertama apa takbir? Allahu akbar Allahu akbar itu ada berapa? 4 iya kan takbir ada 4 kemudian syahadat la ilaha illallah 2 kan kemudian syahadat anna Muhammad rasulullah 2 berarti berapa 8 kemudian ha apa hayal salat 2 10 hayalal fala 2 12 kan kemudian Allahu akbar Allahu akbar 14 la ilaha 15. Jadi minimal untuk lafaz adhan itu adalah minimal 15. Untuk lafaz adhan itu 15, ada yang 17, ada yang 19, ada yang 21. Kalau yang itu tadi 15 ya, kalau yang 17 kira-kira apa? Ah, tambahan as-salatu khairun minannaum. Tapi kalau yang 19. Ada yang tahu lafal hadan yang 19? Tanpa salatu khairu minad daw. Ah, dari Abi Mahzura. Hadit dari Abi Mahzura. Baik. Kita sebutkan eh uh, afwan hadis dari Abi Mahzura kita sebutkan dulu. 17 apa 19 ini? Kita hitung. Pertama lafal lafal azannya Abi Mahzura yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Mahzura. Abi Mahzura itu muadzinya Nabi di Mekah. Kalau bilalkan muadzirnya Nabi di Madinah Abi Mahzura itu diajarkan oleh Nabi Itu adalah apa? Takbir dua kali Takbir dua kali Kemudian Syahada Allah ilahilallah itu empat Syahada Allah ilahilallah itu empat Cuma dua yang dibaca Pelan Dua dibaca keras Ketika Ashadu As Allah ilahilallah Ashadu As Allah ilahilallah Artinya Dua kali dengan suara lirik Ashaduallahillohloh dan dua kali dengan suara suara keras. Kemudian sudah berapa itu? Enam ya. Kemudian Ashaduanna Muhammadarosululloh itu empat. Dua kali dengan suara pelan, dua kali dengan suara yang keras. Sudah berapa? Sepuluh. Kemudian Hayyalsolat dua dua belas Hayyalfalah berapa? Empat belas ya kan? Kemudian Allahu Akbar 16, La ilaha illallah 17. Berarti 19 kalau ditambah shalatul khairum minanau. <na> ya, kalau 21. Shallu fi Ketika terdengar azan, shallu fi buyutikum. Shallu <fi buyutikum> <suluh fi buyutikum> ketika apa? Hujan. Ketika hujan, shallu fi rihalikum atau shallu bunyi adzan. Tipe ini jumlah ini semuanya lafal adzan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau iqamah jumlahnya ada berapa? Jumlah lafal iqamah ada berapa? Hah? Kalau jumlah lafal adzan 15 minimal. Kalau iqamah 11. Iya kan? adalah 11. 11 itu takbir 2 Allahu Akbar, Akbar. Asyadu Allah, ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Hayal al-sholah, hayal al-falak Kada kaum mati sholah dua kali ya kan Kemudian apa Allahu Akbar, Allahuakbar, Akbar. La ilaha illallah Jadi jumlahnya Iqamah adalah Sebelas Kemudian ada pun yang sunnah yang sunnah ketika adhan itu adalah apa? Disunnahkan untuk takbir itu satu nafas. Untuk dua takbir itu disebutkan dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu nafas. Walaupun ada lapat adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Tapi yang sunnah adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya satu nafas. Sebagaimana hadis dari Umar? Ibn al-Khattab Kemudian yang kedua Sunnah yang kedua adalah Istihbab At-Tarji Disunnahkan At-Tarji At-Tarji tadi apa? Pengulangan syahadatain At-Tarji artinya pengulangan syahadatain Dua kali dibaca dengan pelan Dan dua kali dibaca dengan keras tadi Yaitu syahadat la ilahilallah Dan syahadat na Muhammad Rasulullah Itu namanya Tarji At-Tarji At-Tarji artinya kan dari kata pengulangan dari kata roja raja rajja rajju tarji artinya pengulangan. Jadi mengulangi syahadan la ilaha yang tadi dibaca pelan dua kali kemudian dibaca dikumandangkan dengan keras dua dua kali. Sebagaimana hadis dari Abi Mahzura radhiyallahu taala anhu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah taswib. At-taswib fil adani al-awwalis subhi At-taswib, at-taswib artinya apa? At taswib adalah ucapan as-shalatu khairum minanau. Itu namanya ucapan at taswib. Jadi nanti kalau ada soal pilihan ganda, ucapan mu'atin at-taswib. At taswib itu adalah uh, ucapan laa haula wa laa quwata illaa billaahi hayal shalaatah gitu. Paham ya? Ah, taswib. Nanti kalau terje itu apa terje? Pengertian dari terje. At at-taswib adalah ucapan as-shalatu khairum tapi itu uh, Cuma nanti ada khilaf Assalatu khairu minanom itu pada azan pertama Atau azan kedua Maksudnya azan pertama sebelum subuh Atau pada azan subuhnya Ini masalah khilaf diantara para ulama Dan itu Amrun Wasiq Kalau Syalbani mengatakan sebelum subuh Tapi kalau di Saudi Assalatu khairu minanom itu pada azan subuh semuanya Pada azan subuh, Taip, ini amrun wasi perkara yang longgar silakan anda tapi yang tidak boleh itu bingung hari ini subuh ini pada azan subuh besoknya tidak itu jangan, kalau anda menetapkan sunnahnya taswi pada azan subuh ya anda ucapkan itu pada setiap azan subuh Allahu ta'ala alam saya kira itu uh, saya sampaikan Allahu ta'ala alam aku luka lihadastuqinullahi walaikum